Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Saya Arief Bratai e Dari Makassar Kenapa hoaks itu tumbuh subur Di Indonesia Karena netizen di Indonesia senang Kalau dibohongi Makanya kalau ada hoaks Mereka tahu itu bohong Tapi mereka berharap itu benar Misalkan ada clickbait Heboh ini ruarkop ternyata gondrong Nah orang-orang u d a h tahu itu bohong Pak Dendro juga tahu itu bohong Tapi Pak Dendro mungkin berharap itu benar Kayaknya memang saya gondrong deh ini Dan netizen juga Senang l i h a t orang susah Buktinya Di Youtube trending topic Yang bertanya Lucinta Lanu ya kan? Yang dia nyanyi Tiba-tiba suara lakinya keluar Ya apa itu Tahu kan dia, Jadi dia lagi m e k g a t Kau tak sempat Tanyakan aku Cintakah? Ha, aku, ha, aku, ha, aku. Ya, ya memangnya salah bang lu cinta apa? Ya, dia cuma nyanyi dan hampir jadi h u l k itu saja. Ini Tapi komentarnya uh、oh, parah-parah. Ada yang komentar begini, hahaha mampus keselak jakun. Ya ampun, keselak jakun ini jakun bukan gorengan. Memang ada gitu orang keselotjakun, misal n y a lagi ngobrolkan, eh gimana bro? <tuh> <tuh> ya, k e t e l e n jakun saya. Enggak <tuh> ada. Padahal netizen kan cuma n p e n a s a r a n dia ini cewek atau hoax, ya kan? Kalau mau pas dia nyanyi langsung kagetin saja. Ha, kalau cewek kan digagetin ha. Eh ayam ayam ayam. Tapi kalau beda pas digagetin <tuh> ayam eh ayam eh ayam mana ayam eh. Aku pada mu. Terus juga maksud saya netizen tuh harus jadi bijak lah begitu membaca berita, habisin dulu dibaca, jangan langsung percaya. Kayak waktu Beckham ke Indonesia, ada berita viral Instagram Beckham dibajak anak SMP. Itu kan bohong, tapi ada yang percaya. Wah kasihan Beckham. maksud saya anak SMP bagaimana juga caranya ngebajak HP Beckham. Password HP-nya bukan 12345, 12345 mungkin, ya kan orang Inggris. Ya kan? Lagian juga isi Instagram-nya, isi videonya tentang kegiatan Beckham di Indonesia. Jadi anak SMP ini, halo kita semua anti bullying. Ya pasti Beckham yang ngasih. Kalau yang namanya dibajak, itu videonya aneh-aneh. Misalkan, <laughs> jangan lagi jelek. Uh, malu, lagi botak nih, lagi kuning. Nah, itu Pak Dendo jadi minion ya. Dan saya ini orangnya tidak enakan teman-teman. Dan saya ini paling nurut sama orang tua. Makanya kalau saya dapat WhatsApp hoax dari ibu saya yang terakhirnya jangan berhenti di kamu. Nah itu saya bingung. Soalnya saya kan patuh sama orang tua. Saya nggak sebar, saya nurhaka. Saya sebar, saya durjana. Itakut gitu, takut di penjara, masuk penjara kan n y e b a r bertahok. s Tapi akhirnya saya sebar. Nggak apa-apa deh, masuk penjara yang penting berdua sama ibu. Setidaknya ada yang bangunnya sholat subuh gitu. Tapi WhatsApp, apa?、Uh, Hoaks yang paling membekas di hidup saya itu adalah. Hoaks, kiamat tanggal 12, bulan 12, 2012. Wah,、wow, itu. Sikap saya dan orang-orang di kampung saya berubah. Saya takut, ibu saya takut, tapi adik saya senang. Soalnya ulang tahunnya tanggal 13. Iya, s e h n g g a terakhir orang. Tapi kan kita mati, bego. Mental miskin memang. Tetangga saya yang kaya datang ke rumah, bagi-bagi sedekah ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Yang tabrakan di jalan juga sudah beda. Yang biasanya d a Mata di mana? Udah beda. Maka, astaga, mata di mana ya? Wah. n Gak g punya mata, kasihan, ini p a k a i mata saya. g i Udah beda, gitu. Tapi pas tanggal 13, gak terjadi apa-apa, semua berubah. Adik saya pusing, yah, traktir orang, d e h Tetangga saya yang kaya datang ke rumah, bu, k a n y a saya berubah pikiran, bu. Yang tabrakan di jalan juga, dar, mata saya dimana kemarin, ha? Mata saya dimana? Ini mata kaki, nih. Terima kasih. Halo, d a e n g b a j i b a j i Jackie. サイアリフバラタ。ギャンギルパーサクシカン、スタンダーコンパス TV、サティアップサプト、ギャン、トゥ、ユーマーラたナ。Like、コメント、スクラップ、チャンネル、YouTube、スタンダーコンパス TV、ナ ?OK?Let's、okay? make love!